Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pada para pendaring kita bisa berkumpul di sini. kemarin kita sudah membahas sedikit tentang kenapa kita baca surah surat Al-Maidah ayat 54. Adik-adik tentang manusia itu melihat ada tiga jenis batu. Batu pertama itu batu gulir aspal. Bisa batu gulir aspal. Batu yang jadi jadi aspal itu kecil-kecil. Berasal dari, dari gunung, dari gunung. Bayang Keras diledakan. Karena gak mungkin sendok. <gülüyor> gak pakai sendok. pakai itu semua sih kan mati. Bagi digiling dulu kecil. Udah ledakkan di crusher. Kalau oh, di manusia dibutilasi. Ya. Yeah. dicincang dicincang dulu. Ya. Yeah. Jadi bagi-bagi kecil. Udah jadi batu kecil tadi. Ya. Dimasukin ke dalam as, aspa. Dia ya dibakar. Dibakar dibakar. Cukup enggak tuh 100 derajat? 3. T2 Udah masuk di aspal dibakar sengsara banget nih. Ya? Apa dilempar ke tanah? Ya Dilempar ke tanah? Ketaruh ke tanah. Udah diaurin apa disanya? di nah, saya. Dibas. Diinjak, diinjak. Ya? Digiling pakai mesin? Digiling. Cukup sekali. berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali. Seolah-olah di tempat, di tempat, di tempat? Bukan di tempat, tapi di hina. Bentuk tuhannya hina. Bentuan keras, keras, keras, keras. Bukan menjadi hebat. Nah, kalau kita di batu berasta, maka kita hi terhin. Itu batu pertama, pertama. Kita kita melebar-benar begitu. Batu kedua adalah batu permata. Di dalam bumi, di drilling. Dapat batunya keras Karena sedikit sinar, terapi. Ya, jadi dari kasar jadi hal halus. Tapi itu ujungnya, ujungnya batu tu mah, maha. Batu tu he, hebat. Batu bernilai, bernilai. Sakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian kemudian. Itu batu kedua. Ada batu tiga. Batu tiga tidak pernah merasakan sakit. Kalau pertama-tama ini belum batu belum digerinda, batu tiga, tidak pernah merasakan sakit. Sekalipun orang bilang batu tiga bakal tidak bakal terlepas tidak ini tidak terpas, enggak. Binaran Mutiara jadi di dalam cangkang, can. dia terlindungi. Ketika arus laut, arus bawah laut itu dasar keras sekali cangkangnya, jadi dapat ini. Dia santai di dalam, santai tiduran, di di diura mikankan. Nanti kita terangkunya kedua, ya. Misalkan Fort Harbor, ya di bom, tikir, tikir, tikir, tikir, Dia di dalam-dialam, mau Bodi apa yang sekilinnya? Dia tidak merasa? Merasa. Terus diangkat ke atas. Di bukannya keras-keras? Tidak. Mutiara bukannya sekelan. Di bukannya pelan. diambilnya dia dengan penuh kasih sayang. Dibersihkan, dibelai dengan penuh kasih sayang. Tidak pernah mendapatkan kekasar. Tidak pernah mendapatkan perlakuan tidak mengenak, Itulah batu mutia, Tiga batu tadi gambar manusia. Kita yang mana? Kalau kita tidak beriman, maka kita hanya menjadi batu bulir aspal. Terlihat jadi kita susah, dihempaskan. ada anak sepeda main anak kecil main sepeda, kita liat gilin ada anak kecil buat anak kecil, kita tenang air seni itu waktu yang pertama pertama ini batu yang kedua tidak pernah merasakan karena berbeda lumayan tinggi oh dia terhempas dia kena genetra dia kena alat untuk membersihkan masuk pol api Kemudian menjadi nilai mah, ma. Bantu kedua dianggap sebagai orang muslim yang bertakwa. Nah, demikian, ketika ada dikepas, dikenakan badai, diberikan cobaan butuh hebat. Tujuan adalah kita bertambah nilai nilainya, bertambah takwa takwanya, bertambah cintanya pada seorang wanita, ah, Betapa tingkatnya nanti di sorga? Di sorga nilai Kita Batu kedua? Nah, bagaimana batu ketiga? Batu ketiga adalah Batu manusia-manusia Yang di dunianya Sudah terbiasa Mengerjakan pekerjaan air sorga Bukan dia yang mengerjakan air sorga Dia yang mengajak orang lain Mengerjakan pekerjaan air sorga ayo nak, ayo kalau dia punya anak yang punya istri juga demikian ayo man, ajak istimu man sama-sama masuk surga ajak anakmu, sama-sama masuk surga yang punya bunda, ajak bundanya sama sama masuk surga Ya, yang punya adik, ajak adik yang masuk surga surga ketika anak dihompas dengan domang dan surga, anak tidak merasakan ada memba Ada mem, membran. Ada cang, ada cangka. Begini. Ya, semoga Allah Subhanahu Wataala menjadikan kita menjadi ahli batu yang ketiga, yaitu bagi debayi semua syurga. Ada Nabi Muhammad SAW.